luar bukan di pesantren ya kalau di pesantren kita ridoi karena pesantren satu dengan yang lainnya sama saja cuma beda tempatnya saja belajar di tempat lain atau ingin di rumah saja dan sebagainya itu termasuk yang gagal camkan dari baik ingat baik-baik hafalkan baik-baik letakkan dalam hati mereka yang tertipu itu suatu waktu nanti pasti dia akan menyesal dan mereka yang berada di sini sampai alia dialah yang pasti yang berhasil. Dan kenapa demikian? Ustadg tidak pakai panjang lebar, membawa bukti dan dasar serta hadis yang menunjukkan bahasanya apa yang Ustadz nyat, nyatakan itu benar, kecuali hadisnya Nabi yang berbunyi: Man yuri dilah bihi khairon yufakih hafidin. Barangsiapa yang diinginkan Allah taala kebahagiaannya kesenangannya, meninggalnya dalam keadaan khusus khutimah di akhirat berkumpul dengan nabi di surga bergetangga dengan nabi itu adalah orang yang difahamkan dengan agamanya itu jadi insyaallah yang sudah dialih apalagi minta harijat insyaallah calon-calon orang bahagia nah itu yang sini keluar, jangan menyesal nanti kalau sumpah dia itu dia bisa menanggulangi dirinya kenapa demikian biar kalian tahu semua permasalahan yang ada di dalam tubuh kita ini. Berkaitan dengan anggota tubuh kita ini. Tentunya yang kaitannya dengan maksiat. Itu berangkatnya itu dari semenjak mata ini terbuka. Kamu sering keluar, kamu melihat ini, melihat itu, melihat ini, melihat itu. Semuanya itu yang kamu tampak, yang kamu pandang, itu semuanya dari sini. Kenapa? Karena... Antara mata dengan memori itu sangat kuat Apa yang kalian pandang Apa yang kalian lihat Apa yang kalian dengar Itu akan terikat Dan terbalut di dalam sanubari kalian Atau tepatnya di dalam pikiran kalian Itu yang teriang-teriang terus Itu yang digunakan oleh setan Sudah direkam oleh setan Ucapan-ucapan <tuh> yang ada di rumah Pandangan-pandangan yang ada di luar Dibikin rindu ucapannya dibikin merusak, dibikin galau, dibikin pikiran dan sebagainya. Dan kalian tahu itu loh talbis iblis itu seperti itu, dari jahatnya iblis. Tujuan kita hidup itu adalah satu, bagaimana kita berjuang supaya kita selamat daripada talbis iblis. Enggak ada lain, enggak ada lain. Talbis iblis supaya kita menjadi anak yang salihah. Talbis iblis supaya kita menjadi istri yang salihah. Talbis iblis supaya kita menjadi um salihah talbis iblis supaya kita menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah enggak mudah itu membutuhkan kepada perjuangan itu itu yang pertama di antaranya sebabnya yang kedua yang kedua itu adalah hp hp ini adalah perusak pertama silakan bikin penelitian Hipotesisnya yang pertama Yang sekarang ini Sementara ini adalah Setiap anak yang Kedapatan Membawa HP Pasti di Scars Itu Dan kebanyakan anak-anak yang Membawa HP itu Pasti dia itu cenderung Orang yang suka melang melanggar Coba lihat Perhatikan melanggar sekolahnya, melanggar jamaahnya, melanggar di lingkungan kamarnya dan sebagainya. Coba lihat, itu keterusan daripada talbis iblis itu. Yang ketiga, yang disebutkan oleh Muallif di sini, kalau kalian itu ingin selamat, berhasil meraih tujuan kalian, maka yang paling penting, yang paling pokok adalah mujahanah mujanahatul addad itu menghindari segala hal atau semua orang yang bertentangan dengan yang kita inginkan. Orang kalau mau berhasil membutuhkan kepada kerajinan apa tidak? Nah, jangan kumpul sama orang malas. Orang kalau mau jadi orang alim harus banyak tidur apa enggak? Nah, jangan kumpul sama orang suka tidur. Orang kalau mau berhasil menjadi orang alim harus banyak main apa tidak? Nah, jangan kumpul sama orang yang suka main. Orang yang mau berhasil menjadi orang alim adalah orang yang taat kepada gurunya. Apa yang tidak taat kepada gurunya? Nah, jangan kumpul sama yang tidak taat sedangkan gurunya. Anil mar ila tasall wasall an Kamu kalau tanya seorang, nggak usah tanya orangnya. Mudah sekali untuk menilai orang lain itu, mudah. Dan silahkan bikin penelitian juga. Nah, kenapa saya bicara begitu? Kalau dengan penelitian itu, kalau kamu bikin sendiri penelitian itu. Maka kamu akan meyakini, oh ternyata benar. Jadi yang dikatakan, Rasulullah yang mengatakan. Al-mar'u ala dini. La tanduril mar'a wandur. Man yahul fa'ina mar'a. Dini khalili. Kalau kamu ingin melihat seseorang, maka lihatlah kepada siapa yang mendampinginya. Siapa yang menemaninya. Di antara lingkungan yang bagaimana dia itu berada. Karena setiap orang itu ahlaknya ikut mereka. Jadi sangat besar pengaruhnya. Al-Mujanasah, Wal-Mujalasah, Wal-Mukhalatah itu sangat besar. Jadi kita berkumpul.